السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على كل شيء ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم بِاللَّهِ مِنَ على وَالْعَذَابِ. وعلى بِاللَّهِ محمد Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Innaka hamidun majid Para Ibu sekalian Para tokoh masyarakat Tokoh agama Wabil khusus Saudara saya Al-Ustadz untuk yang telah memberikan kesempatan untuk mengisi kajian tablik akbar Manjelat Omorot. Dan juga saya ucapkan terima kasih karena menyambut teman-teman saya dari lembaga pendidikan Darutiker hampir tiga bes dan ini suatu hal yang sulit untuk kami lupakan dan teman-teman lupakan dan lebih terharu lagi kajian ini mirip Ceramanya diponegoro di di kuas larong ya. kayaknya kalau saya ingat-ingat cerita beliau dulu kayaknya mungkin begini cuma bedanya ada soundnya, ada tv-nya, ada kameranya ini adalah tanda kebaikan umat <tuh> kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan begitu juga Rasulullah memberikan penegasan pertanda kebaikan umat itu senang ilmu bukan senang ngelmu nek ngelmu itu ambil ditemu Inilah yang dimaksud hadis Rasul: "Mn yuridillahu bihi khairan yufakihu fi aldin." Siapa yang dikendaki oleh Allah kebaikan akan dipahamkan agamanya. Rajin, nyaci, hadir majlis ilmu, senang ulama apalagi ditegaskan oleh Sunan Gunung di antara pembuat kulimo warnani. Kampung limo wong kang saleh napa no ba? Musuwono. Oh, pas. Wis saiki nek wong ngampir di no. yeah. Rumah ibadah Orau noksing di sobok, ternyata rame-rame seneng nah ngomai kremol. Re itu kan gaya nih saung, ini eh, sepi mencit, eh, kremol lancar. Re, eh, amne, jadi. Ajarin tuh pada sore hari ini kurang lebih 40 menit lebih dikit-dikit senajam juga nggak apa-apa. Saya akan bahas masalah poso. Ini jari nih wong jawaiku poso ngeposno barang sing direkso. Uragur ngeposno barang sing direkso. Kalau cuman sekarang itu menghentikan suatu yang tip. Eh, apa sifatnya materi orang mangan orang ngombe orang ngumpulin bucu itu yang jenis posongnya anak cili yaitu muasa anak kecil Waktu itu anak umur lima tahun ini, git, anak kecil itu malah hebat jam lima yang main bola, bapak ibu terkelup iya itu senyangi bentuknya Berarti sekarang tujuan Sama puasa Nipu ngeposno barang sing diratso Kali pangeran Nah Sekarang monggo cobi galis Danten Puasa kegiatan kegiatannya dari mulai Pagi sampai sore Pagi katanya Orang Jakarta Nyuci mata, nyuci moto Nyuci moto, apa? nyuci gudang pala iyo Kenapa? Karena aktivitasnya itu paling melihat auratnya perempuan lirik ngalor lirik itu, sing dilihat apa sekwilda sekitar wilayah dada, bupati buka paha tinggi-tinggi, iku sing didelok. Geng nompong geng, ah, bener, eh, pengalamannya. Sing meseng pasti kulino, sing guyu yan prima sering banyak orang apa eh nah hadirin sekalian dalam masalah puasa ini aktivitas ini harus diatur anna rasulullah SAW alaihi wasallam dan diqul mallam yad'a aw lazur wal amala bihi falisallillah hajatun Fi ayyidah akhawah mahu Siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan kecil, omong kotor, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mohon butuh kuasa kita, tidak butuh kita itu mangan orang mangan podohai. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan juga, rubba so imil leisam insya Leih salahum manusia bihi ilmu wal atas berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, itu kan iman. Itu, itu iman. Jadi mulai pagi, leh, ya, haus, ternyata tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyamucunnetul, ma'lam yahriqha, puasa itu terus akan menjadi tamak selagi tidak merobeknya, selagi tidak merobeknya, merobeknya rusak. Nah, Kadang-kadang pagi tadi cuci motor, buat tubuh ni, siang turu, kerjanya puasa itu malam. Siang, maktur, mangan, turu, mangan, turu. Keluar Ramadan bunder Itu, you don't Nah, inilah hadirin yang harus kita perbenahi. Banyak penyimpangan-penyimpangan sebelum Ramadan. Ya, dan ini namanya jadi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian barangkali tersinggung, ya. Gegonggo, neku hak jenengan, tapi jangan di sini. Kok nulis rampung? Kok semua rahmaros akarmu. Itu kan gitu. Tugas saya datang ke sini diundang sama Ustadz Abdul untuk jelaskan yang jelek-jelek, jenengi mau kok ngubal barang senyel. Eh? Yesusku tuh siap, siap motor, siap telinga, siap hati untuk nangkep. Nah, itu kan gitu itu semua dalam rangka apa? untuk menegakkan agama nih jari wong jowo buah timun sigarane yang mau dong bangun aga agamane itu kalau enggak ya sudah kenal campur aduk antara tradisi dengan syariat itu sudah di, di masyarakat ini sudah tidak bisa dibedakan bahkan sehingga lebih kuat bela tradisi, lebih kuat membela hal-hal yang sifatnya ular-ular, yang dari, dari nenek moyang hanya dasarnya tutur tinular, tapi syariat tidak pernah diperdulikan. Ini yang rusak. Saya ingin mau mengatakan. Sekarang kalau ada orang di adai ini, Uh, ada sepak bola pertandingan final internasional pas adu penalti Komat Isa ayo kira-kira ditinggal nggak bola itu merabakar makanya sekarang ini orang banyak ngadep TV daripada ngadep Allah doa kan bahkan TV sudah bisa mengganti Tuhan sujud sungkem nang TV. Eh sekarang sholat dihitung paling sekali waktu itu cuma 10 menit ping 5 bi pira Pak? 50. 50 menit. Nah, sekarang yang 23 jam ngnde. Nah, dibuat kadang main gaple, kadang main catur, kadang main cat, apa namanya mancing Ikusik mendingan. Orang sing kadang sempat-sempat ngintip janda mandi. Lah itu. Kan enggak bener itu. Ya. Ana enggak sing ngono. Eh, comen ngaku. Oke, itu kan gitu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tradisi yang pertama biasanya sebelum Ramadan orang kita itu rame-rame nyekar. itu, nyekar. Jadi sampai kadang-kadang dibelain merantau di Kalimantan mulai Sumatera pulang hanya karena nengok kuburan baik wadale yang nggak nggak nang dindi ti ber tahun tahunnya kuburan rapi indah macrong macrong di situ loh kadang-kadang di belain untuk yang syariat gak dibela coba bayangkan Bagaimana mereka berbondong-bondong acara Nisbu Sakman Ada yang bawa air segalon, kurang pa, puas sekontainer Ditiup kalau kiai, itu sampai entek lu, akhirnya kiai dehadrasi Pingsan Itu, Oke, kalau sekarang yang minta ditiup itu Apa namanya, airnya seribu orang Tampak enggak kiainya kelengar Itu, makanya akhirnya kiainya ngakali udah gini aja Air dituang dalam satu kolam nanti tak idoni ping terluis cikin, <laughs> wah akhirnya pantes semuanya. Wadah itu cuma sugesti, nggak apa-apa nih. -apa. Wong dia aja juga nggak yakin kalau sembuh kok. Ini eh, dia, cuma nggak ngomong kan. Itu. Nah, saya dulu pengalaman jadi dukun itu juga gitu, pak. Nggak yakin. <laughs> kalau yang saya jual itu. Coba bayangkan minyak segini beli lima ribu dijual ke pasien jadi lima puluh Saya sendiri enggak yakin ini kalau buat untuk berobat sembuh. Ya, tapi dasar dolek duit tu. Maknanya dukun ne ong udunek rukun. Heh itu. Eh makanya kalau tidak ada uangnya enggak rukun. Coba bapak datang ke dukun enggak nak berdi eh enggak melek. Heh uang sited enggak mentu mentu. Wah piye bapak waktu ini gayanya hari ini sudah tidak pas ini ini berapa pas anggota ini sampai tidak cocok terus kapan Pak? sesu sesu ini buntu wah ini kayaknya mereka lagi turu Pak masih iya Pak sampai apa? kalau bedek, matuh ke api itu namanya dia dukun yang ada udu rukun Nah, ini salian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Inilah yang kita harus luruskan. Bapak, Ibu sekalian, ziarah kubur itu, di kumbutan dilarang. Boten yang telah istilah yang larang orang ziarah kubur. Bahkan Rasulullah saya selama mendika, Zuru al-kubur fa'inna hatu zakirul akhirat. Ziarah kubur, karena itu ingat akhirat. Tapi kalau sekarang harus dibelah belain sampai ada yang jual kulkas, jual setrika, jual magic jar kango keliling nengok wali songo Nah itu yang masalah. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, latu shadurrihal illa illa talatatim asajit tidak boleh mengadakan tur perjalanan kecuali tiga masjid, masjidil Haram, masjidil Aqsa, masjidil Nabawi. Lihat ni terlalu ni orang leh. Nah ini sampai keliling wali songo, gonok neng, wali pitu wali limo, wali telu, wali siji, sopok Zainal Abidin nanti kunjungannya di Jakarta nanti-nanti saya nombatkan diri saja wali siji ini anak-anak, keliling pernah bapak saya itu minta dulu sebelum terti minta uang untuk ziarah kubur saya bilang ibu bapak melihat kuburan kok aduh-aduh kok mulai rumah teluan kayak pelotong terang jamu kuas ini kan gitu. Ini kuburan aja Ditengok sampai masuk angin. Ikon untung Ini ketobruk mobil pi. Kecelakaan gitu brok trak. pulang masuk angin capek. Hanya lihat kuburan tu di belakang rumah banyak. Lotor ni aja tiga jam puas. Kalau memang ziarah kubur silakan tapi kalau sekarang ditentukan harinya, bulannya apalagi diakini bahwa hari baiknya ziarah kubur seminggu sebelum niki sing bonten-bonten dasaripun, bonten-bonten ular-ularipun saking Rasulullah SAW kadang-kadang pak maaf di sebagian tempat itu kuburan itu nunggu wangi ketimbang mencinta. kuburan ini meciti apa kuburan ini wangi ini setengah mati kenapa? minyak wangi dari berbagai macam dari mulai tingkat rendah serimpi sampai tingkat perancis, w itu disok kafe nungkuburan sampai 500 meter bau. tapi mesjid sebelum ramadan ya Allah kadang-kadang sampai ramadan itu aja pak nggak ada penghuninya, pandang imamnya cuma si cito giliran walidulin mundur, amin pak kok pakai mundur pak iya biar lengkap, ini ada sebagian masyarakat itu ada masjid itu imam sendirian ya nang kok kanan iki Mas ya sampean salat dhewe wong um, semua ya kaden kalau katanya pagi sibuk sawah siang ya isik atau sapi asar isik ngeloni sapi nek magrib turu isak bablas subuh repot nek kapan salate Neh ini alasannya. Jadi neh ditawari solat, alasannya ono aising isin sehinggalasannya Kumat ekumat, gitu sehingga gerebengkok, sehingga rematik. Aduh, wono. tapi neh disuruh niat bola, orang neh alasannya lancar. Obon neh sambil merokok, jebal-cebul. Itu guaannya di pelintir, malor Terus kadang-kadang Wah sampai dimain-mainkan, matap sama temennya, lundung-lundung, itu, itu kalau majelis suro, majelis suka rokok, ngumpul itu. Akannya ada sekalian. Sekarang ini harus kita luruskan. Ya itu bermonggo. Bahkan faidahnya ziarah kubur itu empat, satu mengingat akhirat. Nomor kali Untuk muhasabah Nginget bahkan kita semua ini Nanti bakal mati Sudah diingatkan Sama ronggo warsito kan Seluku-seluku bato Bato elai lu si romo menyangsolo Leo lei payo moto Tak jendit lululubah Yang mati uraubah yang uraubah Maksudnya ini pacamat Pacamat itu gak jadi nyalon no, wakil yang mati uraubah Nah di sinilah hadis al yang nomor selanjutnya mendoakan orang mati jangan balik datang ke kuburan jauh-jauh malah minta didoakan yang ada di kuburan lucu minta togel nambah samotro ada yang kebalaan ini enggak benar minta jodoh ke kiai samudra minta do jodoh enggak benar mendoakan kenapa merekalah yang butuh didoakan merekalah yang butuh untuk disantuni dengan berbagai macam istighfar dan doa rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna taj'al fii qulubina ghillal amanu rabbana innaka ra'ufur rahim soal ini, penyimpangan nomor kali Ruahan, nah ini Biasa, wong cowok itu Punya tradisi ruahan Dari kalimat, jemput Arwah Artinya, diri sekalian mereka Datang ramai-ramai ke kuburan Jemput mbah Kadang-kadang ditanya Nanti di mbah, wiki Jemput mbah, nganggopo Itu saktoples Bilangnya, mbah saya datang Ke kuburan di Bawa kembang setaman, setaman nongko, setoples bukan? Bahaya saja dikwetoi <guluh> Dipolongi, dipancing, kirim mulet Nah di Indonesia, di sini disiram Kalau kita lihat, nyersep ke bawah aja, Tidak ada setengah meter kok, Apalagi sampai kuburannya Apalagi sampai alam kubur Ada sekarang Berita yang jelas dari Al-Quran Sunnah Atau petunjuknya para ulama Siraman tersebut Nyampe ke alam kubur Gak ada air apa Air raksana Gak bakar Yang nyampe itu doa kita warhamhu <tuh> Itu yang ditunggu Bukan sekarang kita kirimin Apa bunga Bahkan yang ada yang lebih lucu lagi Supaya malaikat itu orang nyedek Kalau baik Ditanem pohon peketancepin itu apa namanya? kedang. Ya kalau begitu tanurin aja kanan kirinya beringin. Wah malaikat itu bakal pergi semua. Ya enggak. Enggak bener Biarpun sekarang ditanamin beringin seribu pisang saambrek-ambrek, kalau memang dia itu dosa, kalau ini tetap malaikat digebuk. Ya, makanya di sini kuburan di mana aja itu sama. Ada yang kadang-kadang apa? itu di San Diego itu kuburan itu sampai satu setengah air. kuburan coba bikin bangun masjid kayak apa padahal malaikatnya juga sama itu itu aja itu kalau kita buat untuk bangun masjid yang dikatakan oleh Rasulullah idama tabunu adama inkotu amalhu ilmi ilm entalasin jika anak adam meninggal dunia terputus dari usahanya kecuali dari tiga sodakotinjaria ya, termasuk masjid cuma dibuat beli kuburan harga sampai setengah miliar bahkan kuburan itu kenapa mahal karena di sana ada tempat belajarnya, ada mallnya ada spanya, ada refleksinya gitu ya itu. mau ngubur apa mau santai Ih. sehingga kata mereka alasannya Kenora serem kuburan itu, jadi tetap aja dalam kuburan itu serem nah soal masalah ruahan lagi kalau sekarang kita itu meyakini adanya roh gentayangan kemudian nanti netis ini hanya keyakinan zaman dulu ya kalau memang bapak mbak kita wali dulu itu seperti itu wajar karena ketika itu Hindu Buddha itu masih dominan, masih mayoritas makanya pelan-pelan makanya contoh aja bah ampel itu untuk mengenalkan nama Allah aja dibiasakan setiap harinya orang oh, cowo itu nik sambat walah itu disuruh sambat nggak boleh Allah walah ya Allah harusnya itu begitu juga sholat diganti sembayang sanggar diganti langgar itu supaya tidak asing didengar sehingga orang-orang Hindu Buddha itu mau ke masjid Makanya Mbak Mbak itu kalau diberitahu Ibu-ibu Mbak-mbak sekalian, ya, so sembayan itu Urah kudu mung wonten sanggar, boleh juga dilanggar Wah, oh, senang banget. Oh, gitu toh, Mbak. Iya. Jadi Sholat itu bukan hanya di la, di sanggar, sembayan itu tidak hanya di sanggar, boleh juga dilanggar Wah, makanya semua akhirnya enggak sholat Gitu kan gitu ini pendekatan ya eh, coba aja bagaimana mereka itu pendekatan pelan-pelan supaya orang itu adaptasi dengan wudhu depan masjid dikasih kolam supaya kalau masuk itu nanti minim-minimnya ini orang bisa wudhu orang paham wudhu kakinya bersih, sikirnya bersih melebu masjid bersih, orang ngontorin masjid itu minimal jadi dibikin kolam nah disinilah kita harus sempurnakan pelan-pelan jangan dalile terus wali soong mbah wali mbah sunan padahal sunan Ampel sendiri ketika dialog soal masalah tradisi yang beta ini kata beliau jangan-jangan perkara-perkara ini nanti dia, dianggap suatu beta enggak mbah betul mbah kata sunan kudus ini semua adalah BPA, tapi kita berharap nanti ada suatu generasi yang bisa, bisa. meluruskan okay. kita. Ya, Karena orde lama, orde baru, sampai orde reformasi, alasannya kenapa Abu Bakar, Radhiyulloh'an, Umar Radhiyulloh'an, Utsman Radhiyulloh'an, kok mula balik wali sunan, wali sunan? Begini, ini yang kita tidak merendahkan bahkan Pak kita harus akui jasa-jasa para wali karena beliau lah mereka-mereka lah yang memasukkan Islam di Indonesia dari mulai Pasai ya Pasai itu daerah Aceh dikirimlah pertama kali tahun 1404 oleh Sultan Zainal Abidin bukan saya Pak ya Sultan Zainal Abidin ini adalah sultan Pasai yang ketiga dikirimlah Maulana Malik Ibrahim atas petunjuk dari Turki karena Jawa yang murat marit sudah tidak mengirimkan rempah-rempah Dan komoditi komoditas pertanian dan kehutanan Akhirnya kenapa? Ternyata di Jawa sedang gojang-ganjing Perempah regrek Akhirnya didatanglah Sunan Sheikh Maulana Malik Ibrahim Bersama delapan orang Sehingga disebut tim sembilan Tim petugas itu dalam bahasa Arabnya itu wali Wali sembilan Contoh wali kota Emang sakti Nah, ini yang salah. Kesannya kalau wali itu manusia saktimon, drogurot, orang terdahs, paluning pande, kete, tape, balung kawat, eh apa namanya otot kawat, balung wesi, itu enggak bener. Orang sekarang saktimon doguno, orang terdahs, paluning pande, itu enggak bener. Otot kawat, balung wesi bahkan kata eh tape oh, hebat bukan wali itu petugas makanya wali kota ya yang moros wali murid karena yang bertanggung jawab pada murid orang tua lo kok diplasirin itu bahkan punya daya liniui menurut bahasanya Ronggowarsito mm, En, de, memiliki daya linueh Perusak njeru ningkara Perusak durungi winara wow, Coba bayangkan Perusak njeru ningkara Satu yang dibungkus rapi tahu Nebak tahu apa yang di kantong orang tersebut Apa yang sekarang dalam hati orang tersebut Itu sebelum ngomong sudah bisa memberitahu Tapi anehnya Ada ayam di bawah nasi 5 cm Tidak ngerti Itu ceritanya ada wali diundar lauk baunya diletakkan di bawah nasi 5 cm wah moreng moreng ini saya kok gak dibeli lauk sendiri yang lainnya lengkap Oh mbak mbak kacar ini wali sekarang merusak nyeru ningkarah, merusak turungi winara itu ayam petik ngisor 5 cm orang ngerti iya tau jenenggan ini Tuh, itu. maku ini sholat ngemekah, itu kan gitu, coba bayangkan, jam lorong istekah gunung kidul. nanay Padahal jam 2 itu Mekah jam berapa? Jam 10 Lu kohon sentek solat ini. Maku saya Di sana tadi jadi imam Imam apa? Imam di pelataran kali nah Ini semuanya adalah Hal-hal yang ada di dalam keyakinan Jawa Yang selanjutnya Munggahan Ini bahasa bercampur Sunda sama Jawa Aslinya di dalam bahasa Jawa Timurnya itu Megengan Unggah-unggahan, megengan Dari kalimat megeng karena perutnya itu Megeng-megeng, redat Kuat-kuatan badok. dok <tik> ya. Kenapa? Karena di dalam Jawa itu ada tradisi Malam ini begini pak nanti Mbak de Maghrib, ngumpul di Mejib Nanti makan itu Masya Allah, dibikin bervariasi Biasanya saling eh, Apa namanya, bilang nanti Kok gue bandeng ya, aku gak wangi Jadi berwarna-warni Dikuas-kuasi makanan kan nanti pas Ramadan Orang ngiling-ngilingi panganan Sehingga khusus Sehingga fokus, itu disebut Mekengang unggah-unggah Nah ini kan tradisi juga Di dalam Islam Maha Puasa itu bukan eh, aneh, ini kan tradisi yang jelek juga. Kalau puasa, giliran puasa itu Masya Allah. Segala sesuatu, barang, kebutuhan rumah tangga itu naik merangkak. Harusnya kan turun. Lu aslinya siangnya makan terus gak makan kok, turun gak? Harusnya. Aneh. Dari sabang sampai merauke, ngeluh beras entek, sayur langka, tomat langka, poneh lombok. Itu semuanya, kenapa? Karena ternyata aktivitas umat Islam Maaf, tadi yang saya katakan Posno itu, kurunnya posno Barang sing dirosok, nanti bar Bermagrib dendam lagi ngerokok, Masya Allah Waktu Itu habis buka, sampai isap Nyambung terus Itu kalau ada rokok, panjangnya 1 meter Kayaknya dibeli itu sampai diingat di nama Pak Ustadznya Pak. Uda kohmat Pak Isa. Ya tak mau kurang dikit. <laughs> Masya Allah. Mau hadir itu. Bernada yang ngeyel. Alhamdulillah Pak Ustaz Saya sudah kurangi rokok saya dari bungkus dua. <laughs> di sedot Itu ane. Mengandeng-andeng lucu, bawa mau rokok aja asap aja dibuat perdukan tu masuk luar masuk. masuk. <laughs> kan orang tak waras itu. Ngapain asapnya luar masuk Kan gendeng itu. Sekalian aja kalau mau asap keluarin banyak, kepala masukin keresek mana? <laughs> nah, itu awen. Insyaallah satu batang untuk sehari. Lu tali, lu ambil pergi ke sawah macul mana? Kan enak, wirid. Kadang-kadang bocoh dilalai no anak, dilalai no rokok, enggak lali, gitu. Aneh. Enggak beton bu. Oh kenceng tu pak. Enggak, pak bu. Nek tengok mak gua buono gitu bocoh. Bu. Dua blekis. Ika-ika cian Ika, mula balik sing rokok wah. Gitu, gitu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah di acara ini jelas-jelas transparan cangkokan dari agama Hindu. Napa niku patusan. Ada tradisi patusan kadang-kadang antusna no sendang Nek orang nemu sungai, ya, kali, nek orang nemu comberan monde sing penting adus. Ya, aneh maaf bu kadang-kadang Pak Mandinya itu laki perempuan bareng, katanya bebersih dalam rangka menyambut buat Romaldo bersih, antus bareng-bareng bersih ompone, bersih pahalane bener tuh sone tambah, lo ngelirek, soalnya sih ngeplek, waduh itu bagus, itu ini kok gitar, gitar ropo, sampai lu motong tutupan lu, lelen gitu, nih. Kan tambah dosa, bukan sekarang. Bebersih. Dan sebulan lalu, maaf, ada acara di, di, di Bali. Acara padusa. Nah, itu kan berarti cangkokan. Bahkan kemarin saya dapetin, Masya Allah, sebelum Ramadan, ngadain, uh, apa namanya, gerbek Ramadan itu, Pak. Sajen, ini sajen ini jenis jari sajen, ini ciri sajen, ini gede, apa, Pak. Sedekah bumi padahal bumi enggak enggakguin mulut ketika sedekah sementara kanan kiri tetangganya kelaparan enggak dikasih sedekah. Itu panjangnya tumpeng itu 5 meter Pak. Diameter 10, coba bayangkan. Dibuang di laut. Saya yakin itu ikan enggak ada yang mau sambel kok. ikan ikan ini enggak ada, saya jamin cuma ikan satu yaitu ikan mas waloyo. Benar. Eh, ngoseng gelem. Eh, siapa? Eh, siapa yang enggak ngantuk? Walau Itu yang ingin dapat dibuang kok enggak mau oh, Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mubaddirina kanu ikhwana syaitan." Sesungguhnya mubazir orang-orang mubazir itu temannya setan. Padahal Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Aku menghendaki kamu, ya bani Adam, ya bani Adam, allah ta'budil Syaitan. Inna huwa laka mardoon Nabi. Wa an yagbudulni hal youma biman kuntum tadfurun subhanallah nikib baleh alam ha ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitana innahu lakum 'aduwun mubin bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak adam jangan sembah itu syaitan sesungguhnya dia musuh yang nyata sembahlah ini ini jalan yang lurus Yeah. Kalau kita menyembah menyembah setan, tinggalin Allah. Ditegur oleh Allah. Afalam tak punu tak kilun, Pak. Saya tanya Pulau Tanglet, Pak. Boso cione afalam tak punu ta -pun, tak ta kilun simpas ribon, Pak. Afalam tak punu tak kilun, u tekunung di. Gua panggil. Ya kalau sekarang Allah yang ngasih rezeki kita, mengatur alam, memberikan kehidupan dan juga mematikan kita. Langit milik Allah, bumi milik Allah. Yang kita sembah setan, ngasih apa sih setan sama kita? Kan kalau memang begitu, masih terus nyembah, kan pas banget Pak. Nek dikatakan utep nunong ndi. Afalam takunu taghilu. Nah di antara prosesi penyembahan setan adalah memberian sesajen. Begini, Tasya mohon Bu, sing suka bikin sesajen. Oke, oposisi. Yeah. Waduh, aku mati ini untuk <laughs> oke ini. Kira-kira di Sanden tuh enggak aku ingu? Alhamdulillah, oh, mudah-mudahan sehat sampai Jakarta utuh. Ya. Yeah. Nah, kalian ada lagi ngabu burit. Nah, itu coba pagi cuci mata, siang kadang main musik kalau enggak tidur tiduran, bak daduhur mancing, habis as asar ngintip janda tadi. Nah, menjelang maghrib ngabu burit kalau enggak sekarang berkonser sama artis atau minimal hura-hura minimal nguras pahala kalau tidak maaf badin sekalian main petasan nyumet kembang api, deh nah, itu kan buang-buang uang anaknya aja kurang vitamin, oh, sempat-sempat nato kemerconilo sampai aneh ke papa om oh, deh nggak mau gitok sampai sekarang kalau contoh aja Eh, apa namanya beli mercon biro kembang api biro sekarang non sekalian ake ah, aja ditukur sampai 5 juta ini bukan nake ini pak ini waktu ini ya ini termasuk hal-hal yang salah sebelum ramadan adalah pesta kembang api mercor pak itu aslinya dulu zaman dulu pas-pas awal-awal datang islam itu dilakukan orang kafir untuk menggoda untuk mengganggu orang puasa kadang-kadang dibikinin belangkur di no, di no itu, Puh, itu Wah, akhirnya, pak, buanggu, kerdetno, dia tepno mesjid itu, tur gitu lagi teraweh, akhirnya apa? baca fatihah itu kuaken, <gulik> akhirnya baca surat itu nggak nyampe nyampe lamnya kunirnya itu, itu karena apa? kaget, ganggu kan? Gang. itu, coba bayangkan baca wati ini nyampe lamnya kunir, nyampe la, la, apa? Lakum dinukum nukum wali ini watawo sobil haki watawo sobi seberkaget berumur mencon ingin baca watini nyampe watawo sobil haki nggak ganggu kan ini nyampe lakum di nukum wali ini nggak tuntas tuntas pak lah akbudumatak budun wala antum ambi dun nama akbud wala anak a'budu mas oh nggak nyampe nyampe mas iya ni kerja mencon loh kan ganggu Nah sekarang maaf hadirin usahlia Selanjutnya juga Tradisi tarweh keliling Ada namanya tarling tarweh keliling Suling subuh keliling Juling jumat keliling Nah yang belum maling Maghrib keliling Insya Allah Nanti kita adakan Mari bapak ibu sekalian Kita akan adakan acara Maling berjamaah Luar Bapak Ustaz, ya maghrib keliling. Ini nanti akhirnya yang masjid sono kosong yang di sini penuh kita hidupkan semua. Nah Bapak-Bapak ini mari datang di romangon, tolong dijaga jamaahnya ke masjid. Karena solat jamaah ke masjid itu bagi laki-laki itu fardhu ain nih orang eh, eh, tekok iku doa samae doa karena Rasulullah SAW pernah diminta izin orang buta Pak, buta jadi kan buta betul itu Alhamdulillah itu kadang-kadang melotot giliran sholat merem, pura-pura buta gitu giliran TV melotot giliran, waduh, ini bagus, melotot sholat merem alasannya apakah dengan alasan tradisional Le solat jamaah kan wajib kifayah. Apa pak? Wajib kifayah. Sesing penting ada sekelompok orang solat yang lainnya gugur. Tapi kenapa bapak yang gugur? Anne. Siapa yang gugur pak? Aku. Yang sekelompok siapa? Muadil, Marbot, sama orang nyari saudaranya nitip, tidur kan nemu-nemu di situ. Iku singal kapi. Sekampung itu memposisikan dirinya yang lainnya le macet di malam itu makanya kadang-kadang maaf orang Islam sekarang itu untuk semangatnya cuma bangun masjid wah kalau bangun masjid ketua pengurusnya lengkap giliran sekarang meramaikan udah pada mengundurkan diri persis coyok nggawe pendoso sampe ngerti pendoso wah daya maju tiga lomba jadi orang Muslim sekarang habis bikin masjid itu kayak habis bikin keranda ya pendoso Nek wes rampung rame-rame orang gelem lebu, leku nih pendoso api, ngapopo gitulah. Nih, ur sambel ini masjid tu panggil sambel pendoso atau apa? Nih kenapa habis rampung rame-rame orang gelem lebu, ikut nih pendoso api. Sekarang masjid, pak mau pak masjid, oh iya pak nanti. Wah rasanya ada. Tak ada alasannya jadi bikin, apalagi ada istri saya masuk angin ke? Istri ini padahal disuruh surau roh ini tuh enggak mau, giliran tawarin ke masjid, alasannya istri masuk angin. Apa? Nah itu. Nah yang selanjutnya terakhir adalah tradisi maaf maafan. Ini memasyarakat sebelum Romadhon kadang-kadang minta maaf dan kadang-kadang bentuknya gini Pak. Dul, dul. Maafin, maafin Sebetulnya kita sekarang gak dilarang Mbak Mboten dilarang Nek bener-bener salah Minta ngapura jalu minta maaf, gak ada masalah Sekarang yang jadi masalah adalah Salah gak salah, minta maaf Yang lebih lucu, kenal aja belum Udah minta maaf Pak, maafin ya Pak Lu, Mas, dari mana? Oh iya, dari Tegas Lagi main ke saudara Kenal aja belum, Pak, salahin om di Nih lagi kalau sekarang di hari terakhir, makanya orang Jawa itu punya idul ketupat. Kenapa ada hari idul ketupat? Itu sebetulnya murni tradisi Jawa yang aslinya metupapak. Makanya pocoe ketupat berapa, Pak? Empat, kecuali ada di mutakhir terakhir ini ada ketupat yang bepah pocoe pintu. Ya, jika saya kan pocoknya pintu, itu ketupatnya orang rakus, itu, nyalur gede Nah asli ini pocoknya papak Kenapa anda sekalian ketupat itu nge-pocok papak? Karena ketika keluar dari idul fitri itu, metu bawa papak lebar, lebur, luber, labur Lebar makanya hari raya disebut hari raya lebaran lebur entek tuh hubungan sama Allah dihabisin selama sebulan penuh nah nanti dengan hari raya minta maaf maafan luber kemudian masya Allah hati dermawan semua memberi maaf nah setelah itu dilapor dicet kembali makanya simbol hari raya itu makanan yang keluar itu telu ketupat lontong karo lepet lontong itu singkatan olo nekotong itu. karena orang Jawa iku suka nyingkat-nyingkat ta -nyingkat, Lontong, olone kotong, gedang digeget bermadan, wedang nometno kandang, cengkir kenceng pikir eh, terus kemudian apa itu? tingkep melenting sak Nah, itu kan. Wonder nembaden iki. E, Tingkepan nembriki. Masyaallah, si tingkepane. Ya. Yeah. Nah, ini semuanya singane gitu janur makanya setiap eh, acara Nikahan itu ada janur karena singkatan dari ja'an nurun. Datang cahaya itu. Nah, di sini ada yang bisa lihat, Tinggal lepet-lepet dari lepat. Makanya, lepet itu simbolnya. Ora iso dibuka, nih orang wong lor. tarik tari an. tarik, aku yo narik. Kamu minta maaf, saya memberi maaf. Ditarik, lepet. Nah, itu kan simbolisasi. Cok. Oleh karena itu, itu hanya tradisi. Karena waktu... Sekarang sesi tanya-jawab ya, Insya Allah Mudah-mudahan nanti Di sesi tanya-jawab Munak-munak ya Masalah-masalah agami Monggo Ditangletakan terutama ingkang Keterkaitan Ramadan Sopatoso Kitos Danten Melepet bulan Ramadan Sempurna Saya siap melaksanakan poso sak tarawih, sak salate semuanya insyaallah siap mental prima, ilmu cukup dan waktu maksimal. Insyaallah kuasa kita ditrambi kalian Allah Subhanahu wa taala. Baik, ee uh, monggo dan jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bapak-bapak, uh, Ibu-ibu, yang sudah ada jamaah, ini juga sudah ada jamaah di Kecamatan Tegal. And... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkenalan ulang saya dari cerita Haji Umar Amin, wassalamualaikum Sesuai dengan kajian akad sore ini karena disitu jauh di bulan Sabban yang perlu saya tanyakan bahwa ada kalimat yang anak soleh adalah anak yang selalu mendukakan orang tua. Walaupun orang tua bekas dalam mata sakban itu bagaimana sebaiknya mendoakan orang tua yang sudah meninggal atau kalian bersama-sama awal dengan sendiri dalam mata sabban yang kedua hmm. di bulan sabban ini biasanya masyarakat awal itu taraweh nan itu namanya apa mas hmm. kalau saya dengar kalau kita salah dengar Apaman itu Asal kata dari Kolakon Maksudun Maksudah Itu bagaimana iya. jelasannya Baik. Kemudian di bulan rahmatan Berhasil Tuhan Berjelasan dengan Terima yes. kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Memang tidak diinggari budaya Akeman, gila saya jawab Akeman Rin dibanggil Akeman itu sangat memudahnya di Jawa Tengah Karena dulu ada ceritanya, mau panjang atau pendek ceritanya? Tidak! Kalau dulu ini aja, kalau yang pendek sampai, sama Sela <tuh>, trawai itu inakul hu, inakul hu. Jadi lebih parah lagi rekan pertama Surat Al-Fatihah, saat nafas Ayatnya Guru, satu ayat Yasin, Allah Akbar Rekat kedua, Toha Allah, Yasin sama Toha Rambung, 15 menit Nah, gini Ceritanya Pandanaran Itu muridnya Sunan Kali Joko. Yang Dedi Adipati Semarang Pertama kali Kalau dalam sejarahnya bisa dibuka Nah setelah dia bergelimang harta dan jabatan ternyata melupakan ajaran Sunan Kalijoko. Akhirnya Sunan Kalijoko mencoba untuk ngecek, ternyata benar. Ngecek pertama, membo-membo Wong, apa jual rumput. Akhirnya diusir, dibentak-bentak. Orang yang jual rumput udah lecek letek bentue orang dayani. Oh, betul-betul ini murid saya. Datang kedua kalinya benar-benar diusir lagi. Malah dipermalukan yang ketiga datang dalam bentuk aslinya. Setelah itu, wahai Pandanara, kamu ini sudah meninggalkan ajaran saya. Wih sombonganku, ya. ora kenal kanan-kiri ini. Akhirnya dia sujud-sujud, sungkem-sungkem, minta maaf sama Sunan Kalijogo. Wei Saiki, net kue pingin tempat bener-bener pindah, ho. dari Semarang ke Jatidiono. Tapi dengan syarat orang-orang gak boleh bondok. Akhirnya betul, tekad dikuatkan. Istrinya ikut, karena dasar perempuan itu metrek, senengan nising duit-sinding gila ini. Bener gak, bu? Ujungnya ditendang gara-gara orang duit, duit Minta cerai gara-gara orang duit-duit Tapi ini bukan ibu-ibu Sini, sono Sebelah <tik> Akhirnya apa? Istri Pandanara nyuri-nyuri Memasukkan mas-masannya Ke dalam tongkat bambunya, Sesampainya di daerah Salatiga ternyata Ada rampok tiga ngejar-ngejar istri Pandanara ternyata copot itu tutupnya tungkat tumpahlah itu mas Akhirnya dikejar maka istrinya minta tolong sama Pandanara, Mas ada orang salah tiga ngejar saya orang tiga yang salah itu ngejar saya tempat itu akhirnya dijenengi Solo Tiko itu ini cocok kali cocok digali-gali cocok ini namanya ilmu buta gede gato loh loh percaya nggak Ceritainya saya cerit, saya tidak nyoto. Saya tidak percaya. Nah, akhirnya sesampainya di Pandedatianom disuruh bertapak. Ternyata Pak, Sunan Kalijogo itu lupa kalau punya murid sedang bertapak. Baru ingat setelah 3 tahun. Wilalang itu sudah sak dedek. Pandanarang digoleh, eh orang menemukan. Akhirnya, Alang-alang yang dehutan Jatianomo itu dibakar sama Sunan Kalijoko, akhirnya dapat ditemukan dalam keadaan kosong tapi urik, wah oh, sakti loh, urik. Akhirnya sejak itulah disebut Sunan Keseng. Nah, Ma itu, ya namanya kosong. Nah, setelah itu Jatianomo mengalami beberapa bluk. Dimana hampir semua daerah itu rakyatnya sakit. Akhirnya Mbah Sunan mendapatkan one seat supaya memakan apem. Sambil makan apem baca yakowi yakowi yakowi. Akhirnya sembuh semua. Nah sejak itulah ada acara apeman di Jantianom tiap tahun namanya gerbet Japawi ya tapi bukan Jokowi ya jangan dipresentin ya nanti dilaporin di Jakarta repot gue nanti nah itu budaya apa emang dengan demikian nanti disalin kalau kita kaitkan dengan itu hanya sekedar budaya itu, apalagi ketika datang sunan kripik ke tempatnya ternyata tidak ada air langsung tungkatnya sunan geseng itu ditancepin Gunung yang ada di Gajah Tiano Langsung mancur airnya Sampai sekarang katanya Oh gak hebat ya, itu? Ngalai zam zam itu. Nah, Tapi ya itu lagi cerita Saat Cerita kadang gak nyoto ini. Nah ini tentang masalah Tahlila, selamat tan Ini lagi-lagi budaya transferan pak Nah dulu kan gini cerita nih pak nih ini, ini soheh nih Cerita nih, cerita, ya. cerita tapi nyoto Ini jadi cerita ceritanya Sunan Nuria itu melihat ketika dakwah, kok iki wong nek mati iku Hari 1, 2, 3 sampai 40 ternyata ada keyakinan arwah mbah gentayangan Nggak tenang sampai melihat keluargane aman dan ora nangis, bahkan ndongano, maka baru nyampe ke tempat arwana. Itu tradisi supo sakesenge kadang-kadang dibuat untuk minum-minuman kadang nyambungannya makanya ide Sunan Muria di kalau mereka saya ajari doa-doa pendek dikir-dikir pendek ayat-ayat pendek nanti nulis iso sembahyang salat gen kanggo bekal dikir salat itu ceritanya makanya ada pikir ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu Dan ternyata diusut-usut aslinya ya, hayu, ya kayu ya kayum cuman lidahnya orang Jawaiku rata teteh, baca ya, hayu, ya kayu ya kayum ya kayuku ya kayumu, masya ternyata yo ya mandi ya kayuku ya kayumu leom ikhlas, nah yang, yang salah itu jadi tradisi gitu loh pak. Kan itu hanya mengisi kekosongan. Pelan-pelan dikandani, dinasihatin, didakwai kembali ke Islam sehingga bisa meninggalkan budaya ular-ular agama lama itu pelan-pelan. Itu, itu yang harus kita yakini, Pak Ge. Jadi kalau sekarang ada acara-acara itu, pelan-pelan kita pindah. Sayyidina Zayn, contoh aja Yasinan Dikaji kajitab sireh. kadang-kadang Yasina puluh-pulu tahun rapaham Yasin. Iya, Yasin dalam puluh tahun itu Pak dikhitaconi di aktif nih. Was Yasin, wal quranil al Hakim. Inna kalim al Murshidi. Ngakarif. Padahal isinya rumang ter. Apalagi ini kan ceritakan tentang dakwahnya Nabi tiga yaitu Nabi Yasin sama temannya dakwah ditolak dapat pengikut cuma siji thok gitu. Alhamdulillah nih repot. Nabi Asin itu nabilen telu pengikut siji. Enggak hebat apa. Hebat. Makanya Allah wa dhi banahum mathalan nashabal qaryah il jaa'a al mursalun وَمَا فَعَلَ الْغَزْنَبِيُّ بِثَارِبٍ فَقَالُوا إِنَّ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ حَتَّىٰ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا آخِرْنَاءَ بَعْضٌ دَاتَنَ لَهَ وَجَاءَ مِنَّا فَصَلَّى الدِّينُ رَجُلٌ يَسْعَى kalau Ya, kaum, ikutkan rasul-rasul. Ikutkan malah yasani kau, jero, dan mereka yang berteduh. Dan yang tidak ada yang Ternyata disebutkan oleh Muhammad bin satu orang itu diinjek-injek sampai keluar tuburnya akhirnya mati akhirnya nanti biakhirat dikatakan Allah kini nakhu lil janna qala ya layta qaumi ya'lamun bima rabbi wa ja'alani minal mukramin ini berkata wong taat pengikut nabi sabar mengembangkan kebenaran pasti kok enggak ada pak dakwah yang mulus bah basunan itu bukan berarti enggak ada tantangan oke okay. dari mulai Maulana Malik Ibrahim bagaimana dulu enggak mungkin tempat ceramah kata senyata dia itu bisanya datang sawah dari sawah ke sawah ngandani cara nanam sing api cara tanam sing bagus kadang-kadang dia bikin resep-resep herbal -resep ini ada Wong kesurupan di suwuk yaitu di rupiah dari situ pelan-pelan akhirnya Masya Allah wong Jawa mlebu sampai akhirnya era terakhir era Sunan Kalijogo sampai bikin lagu lir ilir tandure wus sumilir tak ijoroyoroyo tak senggo kementen anyar cah angon penek no bleming lunyu-lunyu yo penek nkanggo tambo-dodo dino dondong diro kumetir nah kan gitu biasanya Tondo mono Jumatono Kanggu sembah mengkusuri Mumpung padang remulani Mumpung jembar kalangani Kenapa? Weslir ilir sumilir Mayoritas Islam sudah diterima orang Jawa Ayo, sekarang mumpur jembar kalangani Dakwah gampang Yo sekarang ajaan uang gunung gitu ngaji si ngapi, mumpur padang, rembulan. artinya sinar Islam ini sudah menyinari Pulau Jawa. Pelan-pelanlah, tapi harus ada perubahan. Jangan stagnan, jangan mandek. Apalagi ini kayak ibu tutur, ora trimo. Nah itu yang sama. Ini Insya Allah, seperti itu. Ada lagi yang tanya, monggo. Ibu-ibu. Uh, Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga Ustadz adalah Di kasih Allah Amin. Ustadz saya menyambung tentang uh, Tradisi Bahwa Ada Ustadz yang Menjelaskan kepada jamaah Beliau menjelaskannya Tradisi Amalan Kenapa harus pakai dalil yeah. Kalau Amalan yang dilakukan itu Tidak diterima oleh Allah Apakah dia yang mengatakan Tidak diterima itu Sudah pernah meninggal Bagaimana jawaban ustaz hmm. Ini, ya. Ini, Ini repot Ini jelas Ini mati, mati Ini repot Ini jelas Ini suara komple buset Ini jelas Ini ngerak komple buset Ini repot Ya Nanti ustadz nggak bakal bisa menjelaskan suara kontrakan, suruh mati c, mas repot. Jelas nunggu no suara gosing jelas, su su nunggu melebu suara dulu, supaya jelas jelas non rokok, melebuan rokok c, si. sampean, jelas ket keterangannya itu faktual, itu kan gitu. mas rasane enak ora, boleh semas-masuk allah, masih duaannya itu bener-bener, pas pusing itu nggak bisa. Bapak ibu sekalian Alhamdulillah Kita itu punya Nabi Namanya Nabi itu Nabi Mengabarkan perkara-perkara Singgurah singgura Isra ditangkap panca manusia Nah itu dikabarkan Dengan wahyu Makanya wahyu itu sifati pasti benar Maka Allah berfirman Wa ma yantiku anil hawa In huwa illa wahyu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berbicara agama, atas dasar nafsu bahkan wahyu. Kenapa kalau nafsu pasti nampang, kalau wahyu pasti benar. Nah di sinilah dari informasi wahyu amalan ini memasukkan orang ke surga, amalan ini orang memasukkan neraka, ini di dilihat Allah ini dicintai Allah. Nah gini bu, tanda-tanda amalan itu dicintai Allah itu ada lima satu diperintahkan oleh Allah dan Nasurnya orang perintahin Quran Sunnah nomor dua dinyatakan ridho ama senang sama Allah jadi mana saja amalan ini disenangi Allah dirinduai Allah, pasti itu amal ibadah baik nomor tiga dijanjiin pahala sama Allah nomor empat pelakunya dipuji sama Allah nomor 5 dijanjiin surga sama Allah kalau contoh <tuh> ayyumamru'atin macad wazawjuha anwaro din dakwalajana perempuan mana saja yang meninggal suaminya ridho sama dia masuk surga berarti mencari keridoan suami itu api mencari ridho suami itu ibadah berarti sebaliknya sing suka ngeyel karo bucuiku Allah oh, jenengi apa? Jelat. Landang-landang kok betet. Eh, Wah, masalah mereka ikan mau cair. Di pancing murah kena. Ngap Ngapan tiap hari. Bahkan itu. Itu nyebadah. Masalah sama suami kadang-kadang berani banget. Ini ditinggal yang nangis loh. Sampai tiga lepak. Ya, yang cerewet itu. Ya, gitu ya. Ibadah. Jadi kembali lagi ke pertanyaan ibu-ibu Memang dia sudah pernah masuk surga Bisa menetapkan ini Ini masuk surga enggak Kita dikasih informasi Rasulullah SAW Bahwa ini amalan Memasukkan ke surga Ini amalan memasukkan ke neraka Namanya Nabi Nabi karena Tukang ngasih informasi Berita do'in Yang tidak bisa ditangkap oleh pancah indra manusia Ya, Bapak sedang ngatmenet, monggo. Ya, sana. Mau Ya. yang mana itu? Tentang yeah. anak soleh Pak. Ya. Anak saleh kenapa, itu Caranya mendoakan kepada orang baik cara nang Oh, gitu. Gini dia ya, betul, masyaallah berhenti. Bapak Ibu sekalian Masya Allah di dalam hadis Rasul disebutkan tadi Tiga amal usaha manusia yang tidak pernah terputus adalah Saudar wajariya alias wakak Waladim solehin yata'ula Anak soleh singgunga noong tubuh Bapak Ibu sekalian Ini ada pertanyaan <coughs> Kalau seandainya sekarang orang lain mendoakan kita boleh enggak? No, kenapa harus anak soleh? Nah gini Pak. Kalau orang lain itu ganda-gandan do'a kita nyangkutnya lebih enggak daripada iya. Sekarang saya tanya aja deh Bapak Ibu sekalian, dulu ada tetangga yang lima tahun meninggal dunia, jenengan mesti do'a no bon Oh, selalu pisan. Wong jenenge Lali kok apa nek ndongano. Tapi anak Pak masuk Allah Biarpun sekarang meninggal 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun Anak yang soleh terutama Tetap dunga, tetap eling Itulah penekanan Kenapa? Waladil Wala Padahal orang lain boleh Orang lain boleh Karena Rabbana Awal ikhwanina ini nalari dan iman, karena rata-rata senget yang sengetan, senget perhatian itu anak. Kenapa dikasih catatan soleh? Emang anaknya yang enggak soleh, enggak boleh berdoa. Boleh, tapi rata-rata ni anak ikhurah soleh, gampang lali. Mau oh, ngasih urepay di pateni kok? Oh, bener di Iya anak senget soleh. Urepay di pateni, bapa. Oh, jeneng jenengan di tuangan, no. Tapi kalau anak soleh, masyaAllah dan kenapa doa emangnya sekarang amalnya anak itu hanya yang nyampe doa enggak semua amal anak itu nyampe tapi Masya Allah di antara sekian amal yang paling gampang itu, berbunna, orang cacat bisa mendoakan orang buta, buta bisa mendoakan amalan yang gampang makanya Rasul memberikan contoh din, din. ya benih mejid enggak enggak semua anak bisa bangunkan mejid umroh haji enggak tapi, tapi kalau sekarang doa insyaallah ya ya mohon maaf uh, waktu karena dulu Ustadz Jendral selanjutnya harus ke uh, Badul untuk ngising lagi nanti Bajim Isyad jadi setelah ini uh, tidak ada pertanyaannya jawab lagi dan kita terus untuk majlis kita ini Ya mungkin ada kata-kata <coughs> Untuk memberikan keinginan terakhir Ustaz kepada program sekalian Ibu-ibu, sabar dulu Dari kampung, sabar ya. uh, uh, Bapak-ibu sekalian Selamat berpisah Ketemu beli insyaAllah Walau dan kesempatan Hingga nolong insyaAllah tahun mengharap mudah-mudahan di pari ini sihat wal-afiat, di pari ini kalian, Allah taala kesempatan lah niat ikhlas. Kata orang timur daerahnya Ustadz Abdu, Purung Cendrawasi, Purung Irian Jaya, terima kasih atas perhatiannya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyadu'ala ilaha ilhamda, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.